Pak Simon, selamat sore. sore Bapak ini, a d u silakan. Saya jadi lihat awal berita di koran juga memalu k a m p a i dia. Sudah pembangunannya, ter, pembangunannya terlambat ter, ter, ter, dia masih mau di k o r o k itu. Di malu aja, p a n y k g e r a n y a gimana itu masih d i m i n t a uang buat b e g i t ke bar. Terima kasih, terima kasih kembali, Pak Hari. Silakan, Pak Hari. Ya, terima kasih. Pak Hari, selain dua.、Eh. なんで ママルカンとバンファイン。 semua eventnya itu ya nah kalau sponsor kan mendapatkan income untuk event kita di s e a game, s nah sekarang kenapa lagi kita mesti minta sama orang luar negeri itu aja saya herankan dan menurut saya sih tidak pantas ya, karena itu event itu kalau memangnya, pun kita kasih gratis kita kan bisa promosi gratis itu akan mendapatkan income di kemudian hari, tapi itu n a p a tidak tinggal sama mereka itu aja mas Aji. Terima kasih kembali Pak Arifin, Pak s u h a n d i selamat sore silakan. Sore Bu, ini kalau saya lihat b i a j u k a i bukan dari tahun sekarang aja Bu, dari tahun 85 tuh bea j u k a i ada karikaturnya di Kompas tuh waktu mati tangannya kan mesti dilipat di dada, ya kan, tapi itu terbuka lagi Bu, dikasih uang sepuluh ribu nggak mau, i ya kan. Dilipet lagi, dibalikin lagi Bu Maunya ratusan juta, baru dilipet Bu Nah ini sampai sekarang Bu, itu turun-menurun Bu Itu l e b i a i k dia j u g a dihapus aja Bu Itu misalkan orang lain m i s a l k a apa memalukan negara Indonesia Bu Kalau saya bilang gitu Bu s o a l dari atasnya t u h udah korupsi semua Bu Indonesia Bu Ya k i t a aja Bu, terima kasih Terima kasih kembali Dan yang terakhir Pak Ariel, silakan Oh Ya menurut saya itu bagus Bu 私このパーテ t ーを使って、プリンド、